Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yes. rabbil alamin wa bihi naj'alain wa nusalli wa nusallimu wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihaddihi wa sallana bi sunnatihi ila yaminiddin wa ba'du. Eh, wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio Raja dan pemirsa TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bab yang baru dalam masalah waris ini yaitu dikenal dengan Zawil Arham eh, Sangat baik kita buka diskusi dahulu sebelumnya mengenai eh, pelajaran fajar yang telah berlalu tentang waris ini Karena metoda pembagian waris dengan Zawil Arham itu berbeda 100% dengan metoda yang sebelumnya Khawatir kalau kita belum menguasai dengan baik metoda sebelumnya, cara-cara sebelumnya khawatirkan di sini kita malah nanti menjadi ragu dan bimbang dan mungkin hasilnya tidak terlalu baik. Maka tidak ada masalah untuk pertemuan kali ini kita buka langsung dengan tanya jawab. Ini antara tujuannya adalah lebih mendalami lagi uh, apa yang telah kita pelajari pada bab, -bab sebelumnya tentang waris ini. Wallahul taufik. Au baik setizer keluarga tatas qadimah yang Nissan dan Beninga serta pemirsa TV Roja, langsung kita buka kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sempat tertunda pada pekan yang lalu dan beberapa pekan sebelumnya yang mungkin belum sempat kami angkat dan Anda juga belum mendapatkan solusi dari uh, pembahasan dan pertanyaan yang disampaikan silakan di 08236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat kami ingatkan di 081317776543 Dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda Serta uh, secara lengkap pertanyaannya Anda sampaikan Demikian kita angkat dari penelpon yang pertama Halo Iya silahkan di 0218236543 Halo Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umum di mana? Agak keras umum Mohon maaf suaranya umum Dari Madura Ustaz Dari Madura Ustaz. dengan ibu siapa? Ibu Kurnia Ustaz Ibu Kurnia ya. Baik. Ya. Ya, Baik Sebentar umum ya ah, Ada nih suaranya halo. Ya halo Iya silahkan Yang saya tanyakan Ustaz Apakah anak dari istri terdahulu berhak mendapat warisan dari harta yang diperoleh dari, dari istri yang sesudahnya, Ustad? Baik, Ustad. Uh, sebentar, Umu akan kami uh, diulang kembali, diulang kembali. Sebentar, Ustaz akan oh, oh, belum menyimak secara uh, penuh pertanyaannya, Ustad. Saya lagi kembali untuk uh, lebih jelas anak dari istri yang terdahulu ya. Iya. Kemudian berhak anak mendapatkan ter... warisan dari harta waris. Yang kemudian. Yang Kementara kemudian. Yang terdahulu sudah meninggal. Aynam, e kemudian ayahnya menikah kembali dengan iya. wanita yang lain begitu kan? Iya. Baik, dan kemudian istrinya atau ibunya meninggal. Ibunya, ibu Istrinya, istrinya yang pertama itu meninggal usang, ah, nah, kemudian menikah lagi, iya, iya, iya. dia baru mendapatkan harta dari hasil istrinya yang kemudian. Baik, uh, bisa disimak, silahkan kembali kami. Baik, umur sekali lagi, mohon maaf diulang sekali lagi, silahkan. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Apakah anak dari istri yang terdahulu berhak mendapat warisan dari harta hasil dengan istri yang kemudian Ustaz. kasusnya seseorang wafat istrinya perempuan iya. kemudian harta waris istrinya sudah dibagi atau belum tidak ada harta itu tidak punya harta istri yang oh, pertama kemudian menikah lagi suaminya menikah lagi iya. terus dari istri dari kedua dapat itu. anak lagi dapat anak lagi dapat kemudian, suami ini anak. wafat tidak yang meninggal siapa Ibu? Halo Ustaz. Iya, halo. Yang meninggal siapa sekarang? Oh iya, yang meninggal bapaknya Ustaz. Suaminya. Iya. Suaminya. Yang anak dari anak istri ya. pertama ya. Dan, dan istri kedua dapat. Halo? Iya. Anak bapak dari Anak dari istri yang kedua juga dapat anak Ustaz. Ya. Kemudian bapaknya si bapak meninggal, apakah anak dari istri yang Sebelumnya itu juga dapat hak warisan, kan? Dapat semuanya, Ibu. Karena anak dia, kan? Oh, gitu, Ustaz. Ya. ya. Jelas, Ibu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, Ibu. Alhamdulillah, insyaAllah. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ibu Kurnia, di Madura. Barakallahu, fiqh, wajizakil akhir, Ibu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Di 021-823-6543. Silahkan. Tayib halo. Iya, silakan sudah masuk. Sal Assalamualaikum Tayib, kami sampaikan kembali pertanyaan bisa Anda ajukan di kesempatan pagi ini secara langsung di line telepon 021 8236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543. Kita akan kembali. Halo. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umur di mana? Ah, dengan hamba Allah di Bandar Lampung Baik Silakan. Silakan Ummu ah, Saya punya orang tua Bapak sudah meninggal In -in. Terus uh, punya anak laki-laki uh, lima perempuan dua itu anak ibu? anak ibu saya Oh, saudara bersistir ibu? saudara saya iya laki-laki nah, lima, perempuan berapa? dua <tuk> ya. dua pak, dua pak ya, terus Terus uh, anaknya laki-laki satu meninggal sebelum bapak saya meninggal oh, ya. berarti ketika meninggal anak-laki-laki empat? iya yang meninggal gak dapat? iya, dia punya anak juga Anaknya nggak dapat karena paman-pamannya masih hidup kan ya? Iya. Ya. Iya. Iya, Sad. Terus. Terus uh, sekarang yang saudara bapak yang masih hidup cuman adiknya yang perempuan. Ah, sebentar Ibu. Kita ingin bagi sekarang ini, Bu. Oh iya. Iya. Saudara so, ini yang da uh, bapak dari Bapak Ibu masih meninggal, masih hidup kakek, nenek. Sudah tidak ada semua. Iya, berarti enggak dapat cuman hanya ini. I, i, ibunya ibu masih hidup, istrinya bapak. Alhamdulillah masih. Eh, bapak berapa orang istri beliau satu? Satu. Ya, hanya ini yang dapat ibu. Walaupun anda yang punya saudara, bapak tadi punya saudara punya nggak dapat lagi. Jelas? Oh iya. Ya, dengan Lalu. pembagian istri dapat 1 8 sisanya 7 per delapan untuk anak ini. Oh iya. Dengan cara pembagian 7 per 8 ini Maka 1, 7, 7 ini akan dibagi Laki-laki 2 bagian Perempuan 1 bagian Berarti 4 x 2, 8 ditambah 2, 10 hmm? iya. 7 nya akan dibagi 10 Tidak bisa Maka semuanya bagi 8 10 dikali 8, 80 Yang untuk istri dapat 10 per 80 Untuk anak laki-laki Masing-masing 70 ini dibagi kepada mereka dengan cara pembagian masing-masing Anak laki-laki dapat 14, 14, 14, 14 per 80 Yang perempuan dapat 7 per 80, 7 per 80 Jelas Ibu? Iya ya. Nah kalau anak-anaknya itu bagaimana saya? Anak -anak. misalnya cucu-cucu dari yang meninggal ya. cucu yang meninggal gak dapat iya maksud saya tanggung jawabnya dari anak-anaknya atau bagaimana iya tentu saja saya menjawab anak-anaknya kalau cucu dari yang meninggal tadi oh jadi tanggung jawab oh, paman yang masih hidup iya eh, maaf mau tanya Ustaz kalau misalnya kan ibu saya sudah bagi seperlapan misalnya nanti kalau dia wafat itu haknya dia kejatuh ke siapa ustad? haknya itu. ibu? Bang. iya dibagi waris lagi? oh di, dibagi lagi? ya yeah. sama dengan seperdua atau dua per tiga gitu? seperdua tuh? seper satu banding dua, anak laki laki dua bagi. bagian, yeah. perempuan satu bagian. oh iya iya. baik. biasa kamu? difami? Boleh saya tanya dengan hak, -hak waris mertua saya, ustaz? Silakan, ibu. Uh, mertua saya punya sudah meninggal, yang mertua saya, ibu mertua saya sudah meninggal. Ya. Tinggal bapak mertua. Ya. Anaknya semua yang hidup, sembilan, sembilan laki semua, ustaz. Ya. Terus? Bagaimana itu? Yang meninggal, ibu mertua kan ya? Iya, ustaz. Harta beliau ada? Uh, ada. Ya. Suami dapat seperempat. Ah terus pas maaf, maaf Ustaz maaf ustadz ya. saya yang satu murtad. Yang anak? Yang anak laki. Yang, yang murtad nggak dapat. Berarti cuma 8 orang anak laki-lakinya. Oh iya. Bukan 9 Jadi pembagiannya bagaimana tadi? Ya, untuk suami dapat seperempat karena istri ada anak. Ibu dari Ibu Murtu masih hidup atau sudah meninggal? Ibu sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal semua. Tidak oh ya udah. Uh, hartanya dibagi 4. Berempat untuk suami. Iya. Yeah. Kemudian 3/4 ini untuk anak delapan delapan anak laki-laki. Iya. -laki. Yeah. 3 dibagi 8 kan enggak bisa. Maka 4 dikali 2, 2 4 dikali 8. 32 kan ya? ya ya 32 suami dapat 8 per 32 anak-anak sisanya 8 8 8 8 maaf 3 maaf 3 3 per 32 3 per 32 3 per, 32, 3 per 22, 22 24 keseluruhannya ya 24 per 32 cukup ibu uh, tapi istat kemarin mertua saya ya menjual sebagian hartanya dan membagikan ke ke anaknya yang murtad ikut tuh hukumnya apa ya kalau setelah dibagi waris belum gak boleh jadi dia membagikan hak anaknya yang waris mereka aku tanyakan kepada bapak tadi kalau Bapak ingin juga, potong dari hak waris Bapak. Jadi Bapak dapat seperempat. Dapan per tiga dua, sekian juta. Kalau kita potong dari haknya Bapak. Kalau yang lain setuju menghibahkan, tidak ada masalah. Faham hmm. umum? Sayyid. Baik, Baik, insyaAllah. Jajatullah khas. Wah, iya. Wajah sakilah khair. Ibu di bandar Lampung. Ada suara Qur'an sih. Ini, maksud. Baik, Mbak sudah selesai. Pendingan dan berbesar di Veroja, kita berikan kesempatan kembali di lain telepon 021-823-6543. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Taib, halo. silakan. Halo. Iya, halo. Dengan, walaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abdul, Abu Abdillah di Batang, Pekalongan. Baik, silakan Abu Abdillah. Ini, Saad. Abu Abdillah. Saya... Kalau nah, itu tema masalah zakat. Saya <laughs> silakan-silakan. Silakan. silakan. silakan. Ya, masalah, masalah masalah uang silakan. Saya punya kebun kelapa sawit kan Ustaz. Masya Allah nah, itu zakatnya itu berapa persen tuh? Zakatnya itu berapa persen, Ustaz? Eh, hey, ambil lah. Ini kelapa sawit. Ya. Tidak ada zakat kelapa sawit sebetulnya. Tetapi eh, Karena kelapa sawit ini, hasilnya anda jual atau anda gunakan sendiri? Eh, iya, saya gunakan sendiri. Oh, dipakai sendiri? Iya, iya. Untuk di? Apa, sas? Kembali kemana, tak? Hasil dari kelapa sawit ini, minyaknya. Minyaknya saya maksud, minyak kelapa sawit ini. Jual, dijual. Oh, dijual. Kalau dijual berarti termasuk di harta perniagaan. Tapi oh, kalau ya. anda olah sendiri, digunakan sendiri, tidak ada zakatnya. Menurut sebagai Jumhur Menterus ulama. Tapi kalau Anda jual, maka termasuk dia zakat perniagaan Apa, berapa persen itu, Pak? Bentar, <laughs> wawah Dillah, itu benar-benar <buruk> -buru. <laughs> yeah. yeah. Sekali jual berapa, untuk misalnya jual? Sampai dalam 5 gram emas atau tidak? Uh, dalam sebulan, dalam sebulan paling uh, ya 5 juta lah, Pak Oh 5 juta tidak sampai 85 gram gramas, 85 gramas 40 juta kan ya? 100 nah, Kalau tidak sampai, tidak ada zakatnya, kecuali uang ini ngumpul, ngumpul, ngumpul Tapi kucu mas, segitu tidak ada Oh kalau, abah itu berarti bukan Kecuali dengan 5 juta, pakai lagi uangnya habis kan ya? Iya habis Ya tidak ada zakatnya ya akhi. Oh, iya, Ustaz ya. Berarti Kalau ingin mau sedekah, silakan boleh, bagus, Alhamdulillah Ya. Ya, ada pukul 01.00 saya. Allahumma barik. Segala khair. Ah, baik. Mubarokallahu Kita berikan kesempatan kembali dari Via Telphone masih di 021 2823 6543. Di belakang Abu Abdullah, silakan. Baik, halo. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Purnama, dari Lampung. Bapak purnama dari Lampung kembali. Baik, silakan. Gimana, Pak? Misalnya saya begini, mempunyai satu bentuk perniagaan. Bentuk perniagaan itu uh, Kredit kredit. Misalnya iya, ah. iya, cara hmm. jualan berbentuk kredit. Antum ya. jual dengan tidak tunai. Iya, iya. Iya, terus. Misalnya di bulan Ramadan itu saya berjualan mendapatkan seluruh jualan itu katakanlah 200 juta. Heeh. Hmm. Tapi 200 juta tersebut kan enggak enggak enggak saya terima secara langsung. Iya. Akan selesai 10 bulan kemudian. Iya. Nah, itu zakatnya bagaimana, Pak? <laughs> Sebentar, Pak Purnomo. Ya. Purnomo, Anda jual ya. dengan kredit, caranya bagaimana? Ya, saya jual misalnya begini barang ini Anda hmm. sudah ada stok barangnya atau nunggu dulu orang pesan. Sudah, sudah punya stok barangnya Eh. Sudah punya stok, boleh dijual. Iya, dijual dengan nyicil. Iya. Harganya lebih mahal dengan yang tunai atau sama? Saya enggak jualan tunai, Pak. Enggak, kalau orang beli tunai di pasaran, harganya sama atau lebih mahal? Ya, sudah lebih mahal. Boleh, boleh enggak ada masalah, boleh enggak ada masalah. Kalau dia terlambat mencicilnya Bagaimana Eh uh, enggak enggak enggak ada enggak ada denda eh alhamdulillah. saya kalau ada denda dia jadi dia. adil kalau tidak ada denda Terus yang, yang saya tanyakan ini saat maksud ah. saya dari perniagaan itu zakat saya Bagaimana cara menghitungnya? menggunakan dulu Pak Purnomo ya. masalahnya kalau usaha antum haram dengan tanya dulu zakatnya bersihkan dulu ini kemudian nah. bertanya zakatnya iya ya. ya, karena zakat itu membersihkan harta yang halal apa yang harus membersihkannya bukan dengan syarat Dizakatkan hmm. Alhamdulillah dari pernyataan yang anda Sampaikan Pak Purnomo Insya Allah tidak ada masalah Boleh anda menjual yang tidak tunai Lebih mahal dari yang tunai Dengan syarat bila terlambat dia mencicil Tidak ada uh, denda Keterlambatan atau pertambahan hutangnya Ini dia yang hmm. mengadakan Kalau tidak ada insya Allah tidak ada masalah hmm. ya. Mengenai syaratnya Barang Anda ini yang sudah terjual 200 juta kan ya? Iya, iya. Tapi belum Anda terima. Belum, belum. Iya. Ya sudah diterima berapa baru? Semenah set. Ya, sudah diterima uang penjualannya berapa? Ya belum ada. <laughs> belum ada lo apa yang Anda takarkan Fatnoromo? <laughs> oh. Iya. Padahal zakatnya Hah? Ketika sampai 85 gram Mas atau sekitar 40 juta, Anda terima uangnya. Ya, dan hmm. sudah tahun semenjak Anda memulai usaha ini ini dikeluarkan zakatnya kira saya hmm. permongo atau saya ulangi jadi begini Ustaz kurang ha? jelas maksudnya begini hmm. jadi harta saya katakanlah yang 200 juta tersebut yang masih dalam piutang itu enggak enggak enggak wajib zakat begitu ya sekarang belum bukan tidak wajib zakat sekarang belum karena belum tangan Anda Anda keluarkan zakatnya ternyata mereka enggak bayar hmm. rugi kan Anda jadinya Karena Allah tidak ingin merugikan kaum muslimin, manusia, hamba-hambanya. Tapi kalau anda ingin mengulakan zakat, tidak ada masalah. Nanti ternyata tidak bisa kembali uang anda, anggap saja sedekah, bukan zakat yang wajib. Saya berapa lah, syat? Allah Pak Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Purnama. Sihit tambahan, saat ketika kewajiban membayar zakat itu, Ketika awal uang diterima baru perhitungan setahun atau ketika menjalani usahanya? Oh ya. Yeah. Nah, setelah. Bagus pertanyaannya, untuk mengingatkan Pak Pernama tadi, saya ingin menanyakan kapan dia mulai usaha, tapi mungkin akan terlalu lama. Kalau seseorang mulai usaha, ketika awal usahanya tadi, barang yang terkumpul di gudangnya sudah sampai 1 nisop, hmm. sampai 1 nisop umpamanya sampai 50 juta nilai barangnya waktu dia mulai usaha. Ini Setahun ke depan Dari mulai usaha tadi Mumpamanya nah, dia mulai Satu syawal 1430 Satu syawal 1431 Dia hitung lagi barangnya Baiknya sudah laku yang belum laku Berbentuk uang yang ada pada Waktu hari itu ya. Kemungkinan barang belum dibayar sama sekali Setelah satu tahun Kemungkinan sudah, kemungkinan putar lagi barang yang lain. Jadi hmm. kalau satu syawal 14:31 tadi dia hitung lihat masih sampai satu nisab atau tidak. Bila masih sampai satu nisab, apa yang ada pada waktu itu dikeluarkan zakatnya. Kalau, berb kalau berbentuk barang diketik nilai per hari itu nilainya, kemudian dibagi 40-nya atau 2,5 ini yang dikeluarkan. Allah telah Baik, so, jazakallahu khair. Memang permasalahan zakat sering kita bahas di masalah Ramadan, tapi ini penting ya. karena tidak berkaitan khusus dengan Ramadan masalah zakat sebetulnya. Baik, so, Baik. jazakallahu khair dan demikian Pak Purnama, jazakallahu khair atas pertanyaannya dan kita berikan kesempatan kembali Viaful di 0218236543. Kami persilakan kembali. Baik. Halo? Iya, halo. Halo. Uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Dengan siapa Umi di dengan Ibu Indri di Ternate meluarkan. Ibu Indri di Ternate. Tepat. Ya. Ya. Eh, begini Pak Ustadz, eh, orang orang tua saya dan kedua-duanya sudah meninggal. Nah, eh, kemudian ada rumah yang ditinggalkan. Saya, kami e, bersaudara itu 6 orang Laki-laki berapa Ibu, Bendri? Laki-laki 2 Perempuan? Laki-laki 2 Perempuan 4 e, Bapak dan ibu dari orang tua ibu, dari, dari orang tua bapak dan ibu, kakek dan neneknya? sudah Sudah, tidak ada semuanya? 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. Ya Ini tinggalkan apa rumah? Rumah Rumah dan tanah ya? Rumah Ya rumah dan tanah. Terus? Iya. E, kemudian kakak saya yang perempuan, yang perempuan itu juga sudah meninggal. Ibu, waktunya meninggal dulu? Bapak dan ibu dulu atau kakak? Kakak duluan meninggal. Eh, berarti kakak ini nggak dapat waris? Berarti anak oh, perempuan iya, cuma baris. tiga ya? Iya. Nah, yang ingat tiga. Anak perempuan tiga. Kemudian kakak saya lagi yang perempuan itu meninggal juga setelah orang tua saya meninggal. Iya, itu dapat. Oh iya, ya. hmm. Oh baik, ya Dia punya anak. Iya, nanti dia dapat dia, anak. kemudian ya. hartanya dia dibagi waris lagi. Oh iya. Iya. Baik. Kemudian rumah itu set di, di, dijual. Ya. Nah, dijualnya ke kepada saya. Iya. Eh nah, e, dengan harga rumah itu 300 rumah dan tanah itu 350 juta. Ya. Nah, kira-kira itu pembagiannya bagaimana ya, Ustaz? Eh, itu terus semua ditambah dibagi bagaimana begitu, Ibu? Iya. Jadi eh, sekarang yang hidup dua laki-laki, ya, ya. tiga anak perempuan. Iya. Iya. Dua perempuan satu yang barusan meninggal. Ya. Dua perempuan, dua laki-laki berapa? Dua. Tiga ya? Laki-laki dua Laki-laki dua, laki -laki perempuan dua. tiga ya? Perempuan tiga Perempuan tiga, kemudian yang satu barusan meninggal Berarti dua sekarang yang ada ya. Yang barusan meninggal tetap ya. dapat bagi waris Maka ya, warisnya dibagi ya. anak laki-laki dua bagian Dua ya. kali dua ya. empat Ditambah tiga ya. tujuh ya. Berarti artanya dibagi tujuh Hah? Ya. Satu bagiannya 50 juta berarti ya Ibu dapat bagian yang 50 juta Kalau ibu beli Saya dapat bagian ini Yang ah. ya. 50 juta, yang 50 juta Perempuan, 3 orang Laki-laki dapat ya. 100 juta, 100 juta Laki-laki dapat 100 juta, 100 juta ya, Laki -laki 100 juta, 100 ya. Juta ya. Jadi saya, saya kalau berarti Saya tinggal membayar Sejarah fisika begitu ya Iya ibu Betul. Oh ya baik Iya Ya, terima kasih. Sat. Oke. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ibu Indri, Taib di nate. Barakallah Kita berikan kesempatan satu telefon kembali sebelum yang mengakhiri pesan singkat di 0218236543. Taib silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Ibu Ufi di Lampung Masalah Lampung lagi Ibu Ufi silahkan Ya <laughs> Ibu Ufi silahkan Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suami saya sudah meninggal Ya Ibu Meninggalkan dua orang anak perempuan Ya Satu anak laki-laki Semasa perkawinan Istri bekerja Suami bekerja Ya. Nah uh, pembagian warisnya bagaimana pak? Ya. Uh, is, bagian istri dari gaji istri ya itu bisa dipisahkan dengan bagian suami ibu kira-kira bisa diperkirakan berapa? Begini uh, pak karena istri ini bukan pegawai negeri maksudnya swasta gitu, Terus? jadi waktu dalam meninggal suami itu meninggalkan tanah. Tanah ya. ini yang beli, uang istri ikut beli atau tidak? Uh, jadi gini, uh, ya. uang suami itu dipakai untuk membeli tanah. Sedangkan ya. untuk keperluan rumah tangga, ya. uang istri. Iya, bro. Istri berarti, di sini berapa? Keperluan rumah tangga per bulan berapa, Ibu? Kira-kira kalau pembagian mungkin suami 60% uangnya, istri 40%. Iya harusnya keperluan rumah tangga kan juga di Belas suami. Iya. Tapi karena suami yang beli tanah, maka ditanggung oleh istri. Iya. Iya, berarti istri juga punya hak terhadap tanah tersebut. Iya. 40%. Iya. Berarti yang akan dibagi ini buahnya 60%. Iya. 60% milik istri. Iya. Ya. Dibagi dengan pembagian ya. ya. Anak perempuan dua, lelaki -laki satu. Laki-laki ya. laki bersama dengan dua bagian dibagi empat. Orang tua dasarnya si hidup ibu. Uh, orang tua mertua maksudnya. Ya. Uh, sudah meninggal semuanya. Oh ya, berarti istri, istri dapat seperdelapan. Iya. Ya. Sisanya tujuh per delapan dibagi empat. Iya. Oke, sebentar. Dibagi tiga dua satu tujuh. Tulisan bisa bantu? Bisa. Bentar ibu. Saya akan menunjukkan liputan tulis. Halo. Bentar ibu ya, Isteri. Misalnya gini ya, misalnya uh, seluruhnya ada seribu, seribu. seribu uh, bukan maksudnya. Uh, jumlah hartanya gitu ya seribu juta eh um, misalnya seratus juta oh, jadi oh. dikeluarin dulu untuk istri empat puluh gitu ya ini tidak 40. akan dibagi, tidak dibagi waris dibagi oh. 60 juta Oh yang 60 dibagi istri dapat 1 per lagi gitu ya betul Alhamdulillah ibu <laughs> oh. ya. nanti kalau yang 1 per ini misalnya saya mau bagi lagi diwarisin ke anak-anak ibu kan masih hidup uh, Maksudnya... Meninggal dulu ibu baru dibagi warisnya. Oh gitu. iya, <laughs> iya, oh, set masalah. set. Harus <laughs> meninggal dulu ibunya berharap. Jadi hmm. kalau mau bagi hibain saja, nggak perlu menungguan. kalau ]nya. dari waris ini saya pengen uh, jatah uh, untuk <laughs> memperpanjang amal jariah suami diambil dari harta ini boleh? Boleh, ibu sedekah sama saya boleh? Uh, itu dari harta yang mana sih yang diambilnya? Yang mana aja, yang harta ibu oh. boleh, harta waris boleh. Oh gitu ya, ya ya. Sebentar ibu ibu, ibu yang ingin diselesaikan ininya pembagiannya oleh Alqasaisan coba. Iya makasih. Alqasaisan. Ya dua ya. puluh ya, delapan. Alqasaisan ya kan? Ya delapan satu tujuh tujuh tujuh akan dibagi laki-laki satu berarti sama dengan dua bagi empat. Ambil pasal sini, Chef. Nah, 4. Ayo. 3 4 8 3 2. Dulu 3 2 saya hisap, sekarangnya tahu saya. 4 1 4. Perempuan dapat 7, 7. Perempuan dapat 7, 7. 7. Oke, laki dapat 14. Dua bagian. Ya. Pas itu? Coba. Pas atau tidak? 14 14 28 8432 alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini ibu dibantu dibantu oleh Al Akhsan untuk menyelesaikannya. Berarti harta suami tadi pertama keluarkan dulu hak ibu. Iya. 40% dari nilai terjual umpamanya harga 100 juta. Iya. Ah, 40 juta tadi ibu ambil dulu yang akan dibagi 32 adalah 60 juta. Ya. Kan ya. pembagian dibagi 32. Iya. 60 juta dibagi 32. Ibu ya. dapat lagi 4/32 dari 60 juta tadi. Ya. Anak-anak ya. perempuan masing-masing dapat 7/32 dari 60 juta. Ya. ya. Anak laki-laki dapat 14/32 dari 60 jadi 60 juta tadi. Oh, gitu ya. ya. Jelas, Ibu. Jelas, Pak. Tawfik insyaallah. Ya, makasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ibu dan kita angkat kembali satu dari pembahasan singkat sekarang. Waalaikumsalam. Cakep banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. di Surabaya. Bisa saya anak perempuan dari hamba Allah di Surabaya. Allah. Saya anak perempuan dari orang tua yang sudah bercerai. Saya oh, anak perempuan ya. dari orang tua yang sudah bercerai. Ya. Uh, ayahnya sudah meninggal dan telah menikah dikaruniai 3 orang anak 2 laki-laki, 1 wanita yang yang ayah yang meninggal tadi? 6 eh, tetap anak, walaupun sudah bercerai yang anak tetap hubungannya yang eh, istri gak akan dapat waris dia bertanya waris atau pertanyaan apa? yang lain set uh, hibah apa pertanyaannya? saya waktu kecil pernah dihibahkan toko untuk biaya hidup saya Apakah saya masih berhak mendapatkan hak waris ayah Sedangkan keluarga ayah saya yang baru ini kurang mampu Dan semua yatim karena masih kecil eh, Hak waris tetap Tetapi kalau dia ingin menghibahkan Alhamdulillah toko sudah cukup dia mampu hmm. Mungkin Sisa dayarta ayah tidak terlalu banyak yeah. Ya, Hak waris dia telah katakan bahwa saya ada hak waris disini Dan saya hibahkan untuk kalian Bagi Drusila Syar'i Kemudian berikan hibah untuk mereka bagus. Kalaupun kurang Anda setengah toko Anda boleh dihibahkan lagi kepada ya, Anak, saudara, ya saudara sebapak Tanapenang. Eh. Baik demikian panang. ibu Beli yang telah, ada di ya. Surabaya mudah-mudahan bisa diafahami. Dan uh, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayah saya sudah meninggal dan kami bersaudara laki-laki dan perempuan bersama dengan ibu kami Uh, harta ayah cukup banyak, akan tapi semuanya dalam bentuk tanah dan toko. Saat dalam memberikan taksir dari nilai nominal uang, apakah diambil dari nilai pasar yang terbesar atau yang terkecil? Mana yang lebih baik saat jasa ya, ya. kebaya? Sebaiknya dibagi waris dahulu. Ya, maksud pembagian waris ini ditentukan berapa hak masing-masing dari kepemilikan dalam harta tadi tanah dan toko tadi hmm. ya. kemudian ketika ingin dibagi kalau bisa di eksekusi langsung bagus sehingga uangnya betul really terima, kalau tidak siapa yang ingin beli salah seorang di antara seperti yang pertanyaan tadi beli oleh dia nah uang kalian saya bayarkan hmm. kalau sekedar taksir saja dari mana mereka dapat uang jadi dari sewa ampamanya. tidak ada masalah terima uang itu yang akan dibagi, kalau sekedar taksir nilai apa yang akan dibagi wallah taala'lam tapi jual terjual baru dibagi sesuai if mungkin warisnya wallah taala'lam adapun dibagikan tanah tanah bagaimana Ustaz misalnya ada 1 hektar kemudian masing-masing ya. dibagi sesuai dibagi bagaimana bagi 10 ayam. ya permasalahan adalah tanah bagian depan strategis bagaimana mungkin tidak strategis entah bagaimana kan strategis bagian depan tidak strategis kalau untuk pertanian, tengah-tengah pemain lebih subur. Maka kalau selendang tidak ada masalah. Saya akan jelaskan awalnya tentang kisah seorang sahabat yang memberikan hartanya untuk walidul sulam mengatakan, halil bagi dukung bantulah adalah sebagian lain menghalakan sebagian yang lain. Jelas bagi dulu secara syar’i bagian waris lalu kemudian mengatakan pembagiannya dengan persentase nisbah dengan rasio. Ini adil, tapi kalau dibagi di petak-petak langsung, ini mungkin lebih tinggi dari yang ini. Ya, tapi kalau mereka salah nggak ada, nggak ada masalah. Saya tahu bahwa punya saya lebih tinggi dan ini saya berikan kepada anda uangnya sisanya. Ya. Bagus, itu biar naik tuh afik Demikian bagi Bapak yang bertanya Dari kaitan pembahasan ini Kami akan kesana pertanyaan pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Umum Fatimah di Kapuas Hulu Kalimantan Barat Saya memiliki perhiasan emas dari karat yang berbeda Dengan berat 100 gram Apakah harus dikeluarkan zakatnya Dan sebagai PNS Apakah gaji saya dikenakan zakat juga Ustaz? Uh, zakat dari gaji Pernah kita bahas panjang lebar dalam masalah uh, zakat di Ramadan Ramadan, enggak tahu apa ada arsipnya di internet, ada. Tapi so, <coughs> kalau tidak ada, mungkin juga sempat ibu itu ya. tidak punya sarana untuk mengaksesnya. Gaji pada nasional tidak ada zakat. Kecuali gaji tersebut, numpuk diterima di akhir tahun semuanya, nah. itu sudah 100 tahun, menurut sebagian para ulama. Nama hmm. ya. Tuhan Nabilah, maka tidak ada zakat gaji oleh ini, kalau diterima pakai habis, diterima pakai habis setiap bulan apa yang akan di anda saja mungkin kurang mungkin Ya, maka ini tidak ada zakatnya kecil menurut pendapat Dr. Yusuf Al-Qadawi tapi pendapatnya lemah dimana beliau tidak mensyaratkan harus berlalu satu tahun ya. merintas para ulama kontemporer ketika sidang pertama zakat sedunia ketika tamar zakat pertama sedunia di Kuwait pada tahun 1000 914, semuanya 994 kalau saya 884, semuanya mengatakan tidak ada zakat dari gaji, profesi tidak ada? Baik. Ya, kecuali kalau kalau dari waktu itu, tapi pendapatnya sangat lemah, baik berdasarkan dalil yang pernah kita bahas dengan rinci di bulan Ramadhan. Allah Subhanahu Wataala. Tentang zakatnya yang kedua apa pertanyaan tadi? Ada pun yang kedua emas dari karat yang berbeza. So. Eh, emas dari karat yang berbeda 100 gram. 6. E, nisab zakat 85 gram Kalau karat yang berbeda ini emas yang biasa emas kan 24 karat nah, Maka Lihat yang do, yang karat kurang dari 24 tadi Menjadikan 24 semuanya nilainya Masih 85 gram atau tidak uh -huh. Indai masih 85 gram emas Maka dia <coughs> Sampai nisab Tinggal menghitung haul Cukup haulnya maka keluarkan zakatnya 1 per 40 Wabillahi taufiq taisat zakallah khair demi kan ibu dek apaas barakallahu fik kami akan kembali bersatu pertanyaan dari pesan singkat asalamualaikum warahmatullahi saya hakim dari kalimantan selatan dan bertanya tentang masalah harta saya anak bungsu dari tiga bersaudara dan uh, cuma saya yang laki-laki bab saya setelah ibu saya meninggal beristri kembali dan setelah bapak saya meninggal sebelum bapak beristri lagi Bapa membangunkan saya rumah, tapi setelah meninggal rumah tersebut ditempati ibu tiri saya. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata tanah warisan bapa juga dijual tanpa sepengetahuan saya, kurang lebih 20 hektar dan dibagi oleh kakak-kakak saya dan ibu tiri saya. Bagaimana dalam bersikap Ustaz? Takkar Allah. Ya akhi, az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kesaliman akan membawa kegelapan dari kiamat ya. Rasulullah mengatakan Maniqtata <tuk> asyibran minil ardi Tawbahquhullahu yawm al-qiyamah Sabila aradin. Ar ardin mengambil tanah manusia sejengkal saja Maka tanah sejengkal ini Lopis minggu tujuh Nanti dikalungkan di leraan yang mengambil Apalagi ini diambil 20 hektare nah, Dan diambil dan dikuasai oleh mereka Begitu saja Maka ingatkan mereka kepada Allah Jalla InsyaAllah Bagaimanapun juga ini adalah saudara Anda sebapak, saling mewarisi Anda dengan mereka. Saudara Anda, dekat hubungan Anda dengan dia, ha? termasuk kerabat dan ibu ciri Anda adalah istri bapak Anda, istri bapak Anda, dekat hubungannya ini. Anda menjadi mahromnya. Ha? Oleh karena itu ingatkan mereka kepada Allah ya Allah ya Allah mereka sradingankan pada Allah jalla syura mereka juga belum siap untuk melakukan sesuai syar'i ajukan ke pengadilan agama untuk dibagi secara syar'i i. karena ini sengketa yang bisa kita bagi di radio raja televisi roja ini bukan sengketa kalau sengketa itu <laughs> mesti ke pengadilan karena hukum alqadir fa alkhilaf yang bisa menentukan sengketa itu adalah keputusan pengadilan di mana mereka memiliki perangkat hukum yang kuat. Kalau dalam acara tanya jawab seperti ini hanya sekedar untuk mengingatkan masing-masing kepada Allah dan saling rela untuk dibagi sesuai dengan syariat Allah itu bisa kita bantu. Tapi bila sengketa, setik kepada yang berwenang. Oh bila itu? Baik sajaja ke akhir wara kalafik dan kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat kembali di luar warisan saat ada Baik. sebuah akad ditanyakan pendengar kita di Jakarta. Jadi Bapak Abdullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berselikat atau berkidasama dengan salah seorang ikhwah Dalam menangani sebuah uh, proyek Dan akad yang di, uh, ditetapkan adalah Bagi yang menerima proyek keuntungan mendapatkan 60% Artinya yang menerima orderan atau mencari orderan Dan dia berhasil disini disebutkan 60% Dan yang tidak akan tapi ikut bekerja 40%, tapi dalam resiko dan kerugian maka ditanggung uh, 50% 50%. Apakah akad seperti ini dapat di, uh, diterima secara syariat Islam? Jazakallahu khair. Allah barakallahu. Kenapa dalam kerugian 50-50? Modalnya masing-masing berapa? Tidak, disebutkan, Tidak disebutkan. disebutkan Secara garis besarnya dalam akad syirkah Kerjasama kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Hmm. Kalau modalnya 50-50, boleh mereka menanggung 50-50. Keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Keuntungan Anda buat keuntungan 60 40, dia lebih banyak kerjanya, atau lebih aktif, perannya lebih besar, umpamanya 70-30 tidak ada masalah. Tetapi kerugian harus sebanding dengan porsi modal disetorkan. Kalau tidak akan ada modal yang terjamin dan ini menyebabkan ada riba dalam hal ini. Baik, benar. Maka saya tidak bisa menjawab dengan rinci karena pertanyaannya masih ada yang perlu diperjelas kembali. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali di ViaTelphone di 021 8236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Kami buka kembali silakan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, Ustaz. Ia uh, ya dengan siapa di mana, okay? Dengan Sederman di Papua, ini kah? Masha Allah. Selamat malam, Bpk Sederman. Kalau? Iya. Ya. Silakan, bapak. Silakan. Silakan, bapak. Pertanyaannya? Tidak, saya ya. ya, saya mau tanya ini tentang masalah zakat jazī. Iya, Pak, Pak Selamat Eh uh, Bagaimana perhitungan zakatnya itu, Pak Ustaz? Pak Sudirman gajinya berapa sebulan? Sekitar 13 juta. 13 juta belum sampai nesoft. Nesoftnya 40 juta sama dengan 85 gram, Mas. Maka tidak ada kewajiban zakat Pak Sudirman dari dari gaji tadi. Tapi kalau kum, gaji ini masih ngumpul atau udah habis tiap bulannya? Uh, ada yang tersisa sedikit sih Sedikit tapi tidak sampai 40 juta Kalau tidak sampai 40 juta Kalau maksudnya Kalau kumpul setahun bisa 4 Iya tapi kan tapi dipakai terus tiap hari Atau dikumpul, tidak makan Pak Sederman Makan yang orang, -orang dari gaji? Ada sekitar 3 jutaan atau 1 bulan yang, yang sisa, tersisa yang digunakan so. yang digunakan iya yang tersisa itu yang tersisa ya <laughs> angka 3 juta belum ada zakatnya nanti tabungan Pak Sudirman sekarang berapa dari gaji ada atau tidak ada uh, ada kalau tidak sampai 40 juta tidak ada zakat lebih dari 40 juta atau kurang kurang. Oke, eh, sudah ada zakat. Eh, masyaallah kaum muslimin. Jelas wakaf sedekah. Kalau yang biasa profes eh, setiap, eh setiap, setiap setiap gaji terus bagian tak keluarkan 2,5%. Itu sedekah biasa, bukan zakat. Karena zakat sedekah wajib ada ketentuannya. Insyaallah diterima oleh Allah Jalla wa Ala sedekah. Oh jadi sedekah jadi bisa dikeluarkan itu Pak boleh Pak Sudirman lebih dari itu pun boleh tapi ini hanya sedekah biasa bukan zakat karena zakat wajib kalau tidak dikeluarkan berdosa kalau ini tidak bapak keluarkan tidak mengapa dikeluarkan bagus pasti oh ya. untuk sedekahnya bisa ke orang tua atau kemana kemana saja ke orang tua lebih baik kalau orang tua sangat membutuhkan. Ah Terima kasih banyak Pak Sudirman. Taufik insyaallah buat Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Sudirman. Masyaallah. Fitnahat Ma... tadi. Oh. Baik, ha. kita berikan kesempatan kembali di 021 8236543. Silakan di belakang Pak Sudirman dari Papua. Halo. Iya ya. sudah masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Udin, Kalimantan Pak siapa Pak? Udin Pak Kalimantan. Udin Pak di Kalimantan Silakan. Ini mau tanya Pak Bapak ya. saya ini kan sudah ano, Waktu itu kawin Saya anak yang pertama ya. Terus bisa Bapak saya kawin lagi Punya anak lagi dua Bisa okay. lagi Misalnya so. Ya. nanti kalau lagi yang ketiga punya anak dua terus meninggal bagaimana saya anak pertama ini Pak dapatkan anu apa hatanya atau enggak <laughs> dapat Pak Sudirul <laughs> Pak nah, baik ya, karena bapak statusnya adalah anak dapat ya. zakat. dapat dari uh, seluar ya. ya cukup Pak anu tapi ini ibu saya yang tiri ini katanya saya nggak dapat anak anu Adik saya yang adik saya istri ya. yang kedua juga nggak dapat katanya bagaimana itu pak? Eh, katakan kepada beliau atau bawa ke pengadilan atau bawa ke ustadz yang bisa untuk menjelaskan kepada ibu tiri tadi, bahwasanya hubungan antara anak sama bapak tidak pernah berhenti di dunia pun atau di akhirat. Ya selesai dalam hubungan suami istri Iya, ketika bercerai selesai hubungannya. Jadi bagaimana pak dapatnya coba apa berapa persen pers pers pers maksudnya gitu nah? Oh iya, sebentar. Berarti bapak tadi punya anak seluruhnya berapa dari istri pertama sampai ke tiga? Yang istri pertama dua. Dua. Laki-laki berapa orang? Semuanya berapa Pak Semuanya, kalau semuanya lima. Lima laki-laki? Nes, nah, kalau semuanya laki-laki tiga, perempuan dua. Eh. Tapi lain ibu. Gak apa-apa lain ibu. Perempuan dua. Iya. Istri beliau ketika beliau meninggal yang yang ada berapa? Yang di, yang satu. maksudnya eh satu, istri satu. Ya. Yang lain sudah dicerai beliau. Ceraian. Ah ini istri dapat seperdelapan. Nah, Asal dibagi delapan, istri seperdelapan, sisanya tujuh per 8, dibagi dibagi delapan. Di mana anak laki-laki dapat enam bagian, perempuan satu bagian. Ya, dibagi berarti 48 istri dapat 4 per 48. 8 per 48 hmm. Ya, e, kemudian anak laki-laki dapat 12, masing-masing 12, hmm. 12 per 48. Anak perempuan dapat 6, 6 per 48. Hmm. Jelas? Jelas, Pak. Eh betul, Virshad. Okay, so. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Alwiin. -sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik ya Pak Udin. memang kita lihat adalah Nah, Ustaz. Di mana kebanyakan kaum muslimin dan muslimah tidak mengerti dalam hal ini. Iya, ya, ya. Ketika dia bercerai, anaknya dibiarkan begitu saja oleh suaminya ini, oleh bapaknya. Lalu memindahkan tanggung jawab kepada istrinya atau ibu anak tadi. Nah, kasihan ya, sih. Ini kewajiban Anda kan ditanya dari, dari pan-pan Allah jazakallahu khairan. Anda bercerai dengan ibunya dia Tapi anak ini anak anda Nasabnya masih kepada anda Tidak ada perceraian nasab Maka okay. Statusnya tetap sebagai anak Dapat waris Dan berkewajiban anda menafkahi dia Isteri memang tidak berkewajiban anda menafkahi Arti andai-andai anak tersebut Allah pun mengatakan wal Walwalidatu yurdi'ana uladahunna hawlainai kamilai diliman aroda yatimar do'ah Bahwa andai anak ini ketika anda bercerai Anak masih bayi Butuh nyusui Nafkah anak bayi ini wajib anda berikan Nafkah istri sudah tidak wajib Kalau sudah selesai indahnya Tetapi Kan istri anda menyusui anak anda Bukan istri anda menyusui anak anda Itu bayar upah susuan Kalau <guruh> cerai upah susuan Berapa biasanya menyusukan seorang anak per bulan nah, Ini bukan nafkah untuk istri tetapi Nafkah untuk anak <tuh -tuh. Statusnya adalah memberikan Susu kepada anak tadi ini tidaklah dikata oleh seorang muslim Kalau oh, tidak selesai tanggung jawab Seorang bapak selesainya Dengan selesainya atas. pernikahan dia Dengan istrinya Masyaallah, itu. Ini sebuah faidah yang sangat bermanfaat Bagi kita dan kaum muslim secara umum Untuk lebih berhati-hati Dalam masalah tanggung jawab Dan tentunya kita akan ditanya di akhirat Terkait dengan tanggung jawab yang dibebankan Kepada masing-masing kita Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan berikutnya di 021 8236543. Silakan. Baik, halo. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan dengan Beni Chandra, dengan Dimana, Pak. Chandra. Di mana, Pak, ini? Di Pinyong Sumatera Barat. Masyaallah. Eh, eh, Pak ini di Sumatera Barat. Eh, ini saat yang kita tanyakan. Ya. ada dua pertanyaan. Yang pertama kita selaku seorang kepala keluarga, Ya misalnya yang punya harta, apakah uh, terpantau kita sokong kita punya, tidak belum punya ilmu tentang pembagian harta yang kita punya. Bagian ya, waris maksudnya? Anak-anak dan anak istri kita. Apakah kita berdosa kerana banyak kita wafat dalam keadaan itu? Semasa ya. sementara kita belum mampu menjelaskan pembagian harta yang kita punya. Itu pertanyaan yang pertama Yang ya. pertanyaan yang kedua Masalah BPJS ini riba atau tidak, tak? Ya, ya, Pak Baik, nah, baik Pak Deni Jazakallah khayat wa barakatullah fiqh Pak Deni Kita bisa mempelajari dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti yang sering saya sampaikan Rumus matematika yang sulit Saya sampai sekarang itu, saya isan Sinus kos sinus itu tidak kebayang oleh saya Atau <laughs> pernah belajar di tingkat sekolah menengah pertama di pesantren itu tapi enggak terbayang oleh saya itu menurut saya jauh lebih susah dibandingkan dengan pembagian waris pembagian waris hanya satu per dua seper tiga seper empat seper enam seper delapan jelas hmm? matematika matematika lebih gampang cuman untuk mengetahui siapa yang dapat seper dua siapa yang dapat seper empat siapa yang dapat seper delapan siapa yang dapat seper tiga siapa yang dapat seper enam siapa yang dapat dua per tiga ini yang butuh sedikit mencerna pikiran kita, ya itu ada dijelaskan oleh dalam Al-Quran ya, maka sangat baik Ya, Allah jelaskan masalah waris dalam Al-Quran rinci dalam Surah An-Nisa ayat 10-11 dengan ayat terakhir dari Surah An-Nisa baca, jelaskan kepada anak-anak, kalau tidak mungkin rekaman dari kajian di roja tentang waris mungkin bisa membantu ada kan internet saya sana, nah, eh, mungkin bisa membantu kaum muslimin, kaum uh, untuk mempelajari ilmu waris ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi mudah Insya Allah Taala. Ya. Ini kewajiban kita berharap anak bisa hitung hitungan matematika, bahkan kita PR-nya kita tanyakan, kita lihat. Padahal waris jauh lebih penting daripada ini. Nah, ya. Anak dapat uang dari belajar matematika berapa? berdagang, terlihat terlalu besar, tapi dari warisan Anda, Anda dan da wafat orang kaya raya, mungkin Anda bisa dapat miliaran. Allah Bila tidak benar cela bagi warisannya mereka karena mereka tidak pengetahuan, tidak Anda ajarkan, tidak diajak belajar. Ya. Kau mereka nanti ribut dalam masalah waris sehingga sering terjadi di mana? Satu keluarga, satu saudara saling bunuh. Ini permasalahan-permasalahan waris. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan penjelasan yang sangat rinci nah. Ini pertanyaan pertama Untuk Pak Denny di Senjunjung Sumatera Barat Coba Dengarkan uh, Tapi mungkin nanti suatu saat kita buatlah panduan pembagian ilmu waris Dengan bentuk rekaman Ada ininya, ada tulisan diskusinya Juga lebih rinci, mungkin lebih sistematis nah, Kalau bisa Saat bagus sekali, mungkin dibantu Betul, oleh tim-tim ya. Kru wajah Insya, Allah, insya Allah seperti kata-katanya, butuh sama butuhnya dengan ilmu matematika lebih penting dari matematika bahkan kemudian pertanyaan kedua mengenai BPJS Badan Pengelola Jaminan Sosial yang sekarang ada itu baru kesehatan 2019 akan diwujudkan seluruh negara-negara Indonesia ini juga sering saya sampaikan bahwa yang sekarang bentuk yang ada dengan format yang ada sekarang masih mengandung riba Di mana ada persyaratan setiap peserta yang terlambat membayar premi akan dikenakan denda sebanyak 2% dari besaran premi. Ini adalah riba. Ya. Wallahi taufik. Tapi kalau diwajibkan apa boleh buat? Jadi sebelum diwajibkan, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, setiap kaum muslimin berusaha untuk memperbaiki peraturan ini. Wallahi taufik. Setelah kelihatan penjelasannya, dan demikian Bapak Dini Chandra, dua pertanyaan yang Tung uh, ajukan. Alhamdulillah telah terjawab, dan sudah bisa difahami. Kami angkat kembali pertanyaan via Telefon di 021 Kami buka kembali, silakan. Halo. Halo, so. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Stephen di Bogor, Pak. Pak Bapak siapa? Stephen. Baik, Bapak Stephen di Bogor. Silakan, ya. Pak, Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullah. Pak Stefan. Iya, dan uh, saya mau nanya. Uh, kebetulan saya punya kakak ipar. Ya. Ini soal tanggung jawab ya. ya. Soal uh, kakak ipar. Nah, kakak ipar ini uh, kakak saya sendiri adalah istrinya. Kakak ipar saya. Pak Abang saya ipar, berarti Abang ipar, betul. Ya, terus. Nah, terus saya uh, kakak ipar saya terus eh kakak saya ma seringkali tidak mendapat uh, uh, kewajiban ya buat memenuhi misalnya soal uh, membayar uang sekolah, anak-anak, dan makan. Pahamnya yang dipahami itu adalah bahwa uh, suami itu hanya berhak, hanya wajib memenuhi 2,5 liter per hari. Saya membahas dalilnya dari mana Uh, tapi ya seperti itu dan kakak saya yang perempuan jadinya mengeluh kata ke ya kebetulan saya nggak punya ilmunya. Jadi saya ingin menanyakan sama Pak Ustad. Uh, beliau uh, mampu, Pak, Pak Stefan. Suami, suami beliau mampu? Uh, kalau dibilang mampu, sebetulnya uh, mampu ya. Tapi ya dia tidak melakukan. Nggak maksud saya. Ya. Uh -huh. Dia mempunyai harta, punya usaha. Uh, nggak, nggak ada. Memang kemampuannya cuma segitu iya kemampuannya tuh ya cuma uh, dua setengah liter per hari katanya, aja iya dia menyebutnya gitu walaupun kan enggak sakrak dua setengah liter artinya menurut saya dia nah. bekerja tidak maksimal atau sudah maksimal dia bekerja tapi tidak riskinya segitu maksimal. Belum maksimal. tidak maksimal uh, karena kebutuhannya kalau dihitung-hitung dari jumlah anak empat orang dan sekolah ya enggak memenuhilah dua setengah liter dalam konsep itu pak dia hanya mampu dua setengah liter atau bisa lebih dari itu untuk dapat sehari Di maksud. bawah. di bawah itu kemampuan dia? Betul Apa boleh buah? Tapi apakah betul? Hanya 2,5 liter ya? Tidak betul, tetapi dia tidak mampu kan mencari lebih Oh, siapa? Ya, ya, ya ya. Allah mengatakan, sebentar Pak, Stephen jangan ditutup dulu ya Betul Allah mengatakan Liunfiq zu sa'ati min sa'ati Wa manqudira alaihi rizquh Wa liunfiq mimma asahu Allah La yikallifullahu nafsan illa Allah mengatakan, yeah. Tendaklah orang yang diberikan keluasan harta oleh Allah, memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Yeah. Dan ini, dan orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah, yeah. Tendaklah diberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yeah. Allah tidak ambratkan, mewajibkan satu-satu luar itu. Artinya, kalaupun dia tidak mampu 2,5 liter per hari, apa boleh buat? Dia dengan sudah oh. berusaha, cari kerja di sana, mencari halal dan dia tidak malas-malas beda dengan malas ya Iya. ya kalau ini lain hal beliau tidak malas kan Insyaallah baik, baik. Ya. ya maka dengan demikian ya. sempit rezekinya mungkin anda katakan eh, karena pendidikannya rendah sih. Mm -hmm. ya, sih tidak berbanding lurus antara pendidikan dengan rezeki kalau berbanding lurus dengan pendidikan rezeki dengan pendidikan dengan rezeki tentu yang paling kaya para profesor betul betul padahal tidak begitu kan Yeah, betul. Lihat anda orang kain Indonesia Banyak mereka sebagai mereka bahkan Mungkin tidak selesai kuliah Tidak selesai SMA yeah. ya. Kalau memang yeah. sudah maksimal dia bekerja ya. Tapi hanya dapat semampu sebegitu Bahkan kurang dari yeah. itu apa boleh buat bagi, oh, yeah. bagi, Dan ini Subhanallah Ini kesempatan bagi kerabat yang lain Keluarga yang lain mencari kerabat oh, Allah, dengan, Allah. Hal ini, dengan membantu Kebutuhan sehari-harinya dia kalau anda tidak memiliki kerabat yang susah, kan rekor kita mau mencari sedekah, mau membantu, mau berhibah, kau nah, ini soalnya depan mata. Alhamdulillah Allah bukakan kepada yang mampu untuk menjadikan hal tersebut. Semoga Insyaallah. Terfik, Insyaallah, Mas ya. Stefan. Ya. Boleh tanya satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Iya, uh, saya mualaf. Hmm. Uh, uh, lantas uh, ayah saya tinggal uh, ayah saya maksud saya. Kami berkeluarga 8 bersaudara. Nah, pertanyaan saya, ya. apakah setelah saya mualaf, uh, orang tua, uh, ayah saya Katolik. Ya. Apakah nanti ketika ada pembagian waris saya berhak atau tidak? Ya. atas waris tersebut. Iya. Tidak. Bapak Stefan, din yang Anda peluk, agama dan kebahagiaan yang rasakan sekarang Agama Allah ini jauh ya. lebih berharga daripada harta yang diharapkan. Dari orang tua yang non-muslim tadi yeah. ya. Tetapi Tidak ada seorang muslim pun yang bersedia Orang tuanya yang dibakarlah menepi neraka Sedangkan masuk surga Maka mumpung orang tua masih hidup pada sekarang Nasihati dia semampunya Agar diberikan hidayah oleh Allah Masalah pembagian waris Anda tidak dapat waris Kalau anda dia dalam Masih dalam agama Katolik tadi tapi tujuan yeah. anda agar membawa dia kepada agama Allah ini bukan tujuannya kalau dia muslim dalam keadaan muslim asafad Adap waris -adap jangan iya yeah. tetapi tujuannya agar jangan dia masuk neraka hmm. Allah ya. dia pelaku iya jauh lebih baik menyelamatkan orang tua ha? daripada kita membawanya membantu dalam sisi dunia ekonomi lebih baik dia menyelamatkan dia dari neraka iya yeah. semoga orang tua anda orang tua kaum muslimin kita semua yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam agamanya Amin ya insyaAllah Amin. Uh, Ustaz, kalau Amin. orang tua saya sudah Alzheimer Jadi sudah pikun, gimana cara uh, Apakah hanya cukup mendoakan Karena sudah, sudah pikun banget Ustaz Buat eh, saya Dia bisa Mengikutin, kalau anda Baca talqin kan, Pak Baca la ilah ilallah, bisa mengikutin Rasanya bisa Pak, ah, Saya belum coba Setiap okay. hari, pagi Untuk Sampaikan, terkinkan, Pak la ilaha illallah muhammadur rasulullah Ya coba, gantian terkadang anda, terkadang anak InsyaAllah, terima kasih banyak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Stefan di Bogor Semoga Allah memudahkan Pak Taib Masjati Pak Ustaz Sepertinya sudah habis. Tengah <tay>, uh, dan pemirsa TV Roja, Karena keterbatasan waktu yang ada, mungkin pertanyaan yang diajukan Pak Stephen tadi merupakan uh, pertanyaan penutup kita di pagi ini dalam pembahasan waris dan sebagai ekstetam uh, satu penutup senarai. Uh, Kawan, kawatih, kau muslimin, kau muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV dimuliakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita mengingatkan pentingnya pembah pembagian harta sesuai dengan ketentuan Allah dengan ilmu waris ini bahwa ini almal malullah harta yang dapatkan oleh manusia adalah harta Allah jalla fi'olah maka Allah telah membagi dengan indah dalam Al-Qur'an dan ini tidak susah, tidak sulit. Bisa yakin insyaallah taala ya. Bukankah Anda dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari mereka diajarkan rumus dan teori matematika yang saya sebagian sampai sekarang enggak faham Waris jauh lebih gampang. Maka coba ambil waktu senggang anda dengan anak-anak dan keluarga buka ambil al Quran buka terjemahannya ayat 10, 11, 12 dengan akhir surah an-Nisa 75, 76 kemudian baca terjemahannya dan selesaikan pembagian waris ajarkan bersama-sama. Ya. Kalau tidak cari bantuan dengan pelajari mungkin visual atau non visual ya. untuk pembagian waris ini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini akan menyelamatkan anak-anak anda nanti ribut nantinya. Berapa banyak kita sering mendengar seorang saudara dengan saudarinya saling bunuh, anak dengan ibunya saling ribut, hanya gara-gara masalah waris. Karena mereka tidak mengerti syariat Allah dalam hal ini. Bila mengerti dengan syariat Allah, dan mereka muslim akan tunduk dengan ketentuan Allah, ketika di depan mereka Al-Quran. Ya. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kaum Muslimin seluruhnya dan menyelamatkan mereka dari dunia dan dari akhirat mak manfaat assalamualaikum warahmatullahi